Untuk bisa menentuk Awap hari ini yang suka Berkumpul di tempat yang penuh perkah ini Dalam rangka untuk bersama-sama beribadah kepada Allah SWT Nabi menjanjikan kepada mereka yang Bisa melaksanakan subuh berjamaah Dan sebelumnya itu bisa melaksanakan sholat berjamaah Maka dia seakan-akan telah bisa melaksanakan Yahyaun Laid Menghidupkan sepanjang malamnya itu dengan beribad kepada Allah Nabi pernah berkata, "Man sallall 'Aisyah fi jama'atin, maka anna ma Wa man sallash subha fi jama'atin, maka anna Barang siapa yang bisa melaksanakan salat berjamaah maka seakan-akan dia telah menghidupkan sebagian malam untuk beribadah kemudian apabila orang tersebut bisa melaksanakan sholat subuh secara berjamaah juga maka seakan-akan dia telah menghidupkan seluruh malam itu beribadah kepada Allah subhanahu Wata'ala mudah-mudahan ibadah kita pada pagi hari ini dan sebelum-sebelumnya diterima oleh Allah subhanahu wata'ala dan menjadikan amal-amal tersebut menjadi amal yang akan kita petik hasilnya pada hari akhirat nanti kami yang para hadirin sekalian yang saya hormati dan saya muliakan ada satu ungkapan yang menarik yaitu kun rabbani wa la takun rabbani kun Wa la Kun Rabbaniya Artinya jadilah Kamu itu menjadi Seorang yang Rabbani Seorang yang telah menjadikan Dirinya itu Menyerap Aspirasi Rabb Aspirasi Allah subhanahu wa ta'ala artinya jiwanya itu telah menjadi jiwa yang penuh dengan penghambaan kepada Allah s.w.t sepanjang waktu, tidak mengenal waktu, tidak mengenal bulan, tidak mengenal ta'ala وَلَا تَكُنُوا رَمَضَانِيًّا dan janganlah kamu itu menjadi orang romadhani Orang Ramadhani itu artinya orang yang hanya bertakwa pada bulan Ramadhan saja Orang melaksanakan bersama-sama sholat kerawek, ikut bersama sholat kerawek Pada waktu bulan Ramadhan kita telah menghentikan segala sesuatu maksiatan maksiatan tangan, kaki, mulut dan lain sebagainya itu khusus pada bulan Ramadhan saya. Tapi begitu selesai bulan Ramadhan, adat kebiasaan masa lalu kembali. Ini adalah orang yang Ramadhan. Ini orang yang hanya menjadi hamba Allah pada bulan Ramadhan. Padahal tujuan orang berpuasa pada bulan Ramadan, mengisi kegiatan pada bulan Ramadan dengan membaca Al-Quran, bersedekah, himfah, zikir, melaksanakan sholat-sholat sunnah itu adalah dalam rangka menjadikan dirinya itu menjadikan orang yang robbani justru setelahnya bulan Ramadan. Inilah yang lebih harus kita lihat bagaimana hasil daripada training kejiwaan selama bulan Ramadhan. Indikator dari diterimanya amal seseorang adalah ataupun indikator daripada buah. ibadah seseorang adalah, mana manakala dia itu setelahnya melaksanakan ibadah itu jiwanya jauh lebih bagus daripada sebelumnya kita tahu bahwa di dalam rukun Islam yang lima Allah subhanahu wa ta'ala menitik peratkan kepada hikmah-hikmah dibalik rukun islam yang lima dan bagaimana Allah subhanahu wa ta'ala memformat formulasi ibadah-ibadah yang ada di dalam rukun islam yang lima kalau seandainya kita lihat rukun islam yang pertama maka kaitannya itu adalah ibadah lisaniyah dan sekalipun juga palwiah ibadah yang berkaitan dengan lisan dan bersinergi dengan hati karena ibadah itu tidak akan bisa sah manakala tidak disertai dengan niat dari hati seseorang kalau seandainya seorang mengucapkan ashadu an la ilaha illallah wa ashadu anna muhammadan rasulullah ternyata akhirnya tidak tergerak untuk mengimani apa yang dia katakan maka berarti secara lahiriah dia bisa menjadi orang muslim Tapi secara Maknawiyah Dia masih belum Menjadi orang muslim Karena itulah dikembalikan kepada Allah SWT. Ini adalah ibadah misalnya, Kaitannya dengan Gerakan lisan Orang kalau berakad-akadan Apakah itu Akad jual beli Akad tiga Memang harus ada ucapannya baik secara tertulis maupun tidak secara tertulis kalau ibadah nikah, perubahan nikah memang harus diucapkan tapi kalau jual beli bisa tidak diucapkan karena sudah akar akadanya sudah di format di dalam mesin itu ataupun format di dalam mesin-mesin yang dibikin oleh manusia orang membeli minuman, Dari satu apa namanya itu alat yang dengan memasukkan koin memasukkan uang maka minuman itu bisa keluar. Itu sebenarnya sudah di format untuk menjadi akad-akad. Kita lihat misalnya setelahnya itu Allah swt ingin bukti dari ucapannya itu. Ingin bukti dari ucapannya, yaitu dengan memerintahkan orang yang telah membaca kalimat syahadat itu, kira-kira mau tidak? Kalau saya perintahkan kepada dia melaksanakan sholat lima waktu, dan ini adalah. Allah subhanahu wa ta'ala tidak memperlihatkan kepada orang tersebut kenapa jadi lima Kenapa kok solatnya itu, rakaatnya itu berbeda-beda? Subuh dua rakaat, guhur asar isya empat rakaat, maghrib sendiri tiga rakaat. Tidak ada seorang pun yang tahu tentang hikmah di balik penetapan jumlah rakaat bagi salat. Agar supaya orang itu menjadi rabbani, menjadi orang yang hamba Allah Subhanahu wa taala, orang yang kalau sudah menjadi hamba Allah Subhanahu wa taala, Allah merintahkan apa saja Dia akan mengikutinya Dia tahu sebabnya Dia tahu hikmahnya Ataupun dia itu tidak tahu hikmahnya Ini adalah peringkat orang yang tinggi Terserah pokoknya Allah mewajibkan kepada kita satu bentuk kewajiban. Apakah itu ada hikmahnya kita tahu atau kita tidak tahu Yang penting yang memerintahkan kepada kita itu adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Apabila setelahnya orang itu melaksanakan satu perintah, ternyata kemudian ada hikmah-hikmah di balik perintah itu, itu adalah merupakan aliyah keempat. Dan kita yakin semua perintah-perintah Allah itu pasti ada unsur positifnya. dan banyak unsur positifnya baik untuk pribadi, untuk keluarga, untuk masyarakat dan untuk warga negara bangsa bisa dipastikan karena Allah itu pada waktu menciptakan langit bumi, Allah mengatakan رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هَذَا melalui doanya ulul albab رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هَذَا بَطِيلًا Ya Allah, Ya Tuhan kami, Ya Rob kami, Ya Zat yang mengurusi kami, yang memilik kami, maakulak dahdalaltilah, tidak menciptakan semua ini dengan sia-sia. Apakah itu berupa hewan seperti babi? Selama itu ciptaan Allah pasti ada. Apakah itu berbentuk ular, berbentuk bakteri, dan lain sebagainya. Selama itu ciptaan Allah, pasti ada hikmah. Bama alaqalas samawati wal'allahu ma'bainahumma la'idin. Kami tidak ciptakan langit bumi itu dengan main-main. Semuanya itu serius. Semuanya ada hikmahnya. ada orang yang bisa tahu ada yang tidak tahu mereka para ilmuwan yang mengezuh berbagai macam benda-benda yang ada di alam semesta itu ternyata di dalamnya penuh dengan ilmu-ilmu yang sebelumnya kita tidak tahu jadi kalau seandainya ciptaan Allah yang berupa alam semesta itu Allah tidak ciptakan main-main, Allah tidak menciptakan begitu begitu saja tanpa ada arti maka begitu juga produk hukum Allah yang berupa perintah ataupun larangan pasti ada hikmahnya. Hikmah dari perintah-perintah Allah itu. Ada yang diketahui oleh orang-orang tertentu, ada yang masih belum diketahui oleh orang-orang tertentu, dan kadang kala juga hikmah dibalik perintah Allah itu baru diketahui setelahnya beberapa ratus tahun lalu. Kita misalnya orang sholat khusyuk, mungkin orang belum tahun kira-kira apa hari hikmahnya di balik sholat baru-baru ini ada satu satu persobaan analisa di salah satu negara terkemuka di dunia ada satu orang yang sholat dan sholatnya itu tidak khusus Sholatnya cepat tidak khusyuk tidak tak dapur mengingat-ingat tidak mengingat-ingat apa yang dia katakan pada waktu sholat. Setelahnya itu di scan otaknya itu di scan hasilnya di print out setelahnya itu dia mencoba untuk melaksanakan sholat dengan penuh dengan kehusyuk. setelahnya itu, di scanning lagi ternyata hasilnya sangat berbeda bahwa sorat dengan khusyuk itu menjadikan otaknya itu menjadi otak yang lebih bagus daripada sebelumnya keadaan jiwanya menjadi semakin tenang ini adalah kebenaran yang diketahui oleh ilmu pengetahuan modern setelahnya sebelumnya itu belum pernah ada orang yang mengetahui tentang hikmah dibalik sholat ulfok. apabila hal itu dilaksanakan tiap waktu salatnya yang huyul, hatinya tenang, hatinya damai, otaknya tidak mikirkan yang macam-macam, yang menyebabkan stres, maka pertama di dalam sholat itu banyak sekali hikmahnya Allah hanya menjelaskan hikmah di balik salat itu adalah waqitu sholata laksanakanlah salat itu untuk mengingat kepada aku Nah, ini pertanyaannya setelahnya orang itu ingat kepada Allah mau apa lagi? Al-Qur'an tidak menjelaskan. Dan di dalam salah satu ayat ar ala bidhikrillahi ta'lma idlul Laksana laksanakanlah solat untuk ingat kepada pada ayat yang lain ala bidhikrillahi ta'lma idlul ingat bahwa dengan ingat kepada Allah subhanahu wa ta'ala maka hati itu akhirnya menjadi tenang inilah salah satu suasana hati yang sangat diidam-idamkan oleh setiap orang kalau hatinya itu tenang maka seluruh pusaran darah itu akhirnya menjadi teratur orang tidak lagi stres menghadapi berbagai macam kemelut kehidupan inilah yang didampakan oleh setiap orang setelahnya orang itu zikir kepada Allah maka hatinya itu menjadi Lah kalau sudah tenang mau apa lagi? Kalau sudah kita pikir kepada Allah apa Allah mempersilahkan kepada manusia untuk terus menggali menggali menggali daripada hikmah-hikmah yang ada di balik solah. Ada yang menggalinya dari sisi kesehatan kesehatan fisik, kesehatan mental, kesehatan spiritual. kesehatan emosional orang kalau sholatnya itu rukuknya itu bagus dan dilaksanakan dalam waktu yang cukup untuk melaksanakan rukuk itu sehingga semua sedih-sedihnya itu tertarik ototnya itu tertarik otot yang ada di kaki tertarik otot yang ada di perutnya tertarik itu akhirnya menjadi relaksasi yang luar biasa. Kesehatan fisik kalau seandainya hal itu dilaksanakan maka sungguh bahwa salat mempunyai peranan yang begitu besar dalam kesehatan fisik. Nah, kalau Nabi Muhammad SAW alaihi wasallam sebagaimana yang di sebutkan oleh Siti Aisyah, Siti Aisyah itu kalau Nabi salat diperhatikan saja jadi asyanya sendiri ya tidak ikut salat karena sholatnya Nabi itu lama banget jangan kau tanya tentang bagusnya salatnya Nabi dan panjangnya sholatnya Nabi coba kalau seandainya orang meregangkan tubuhnya melalui rukun luar biasa Bagaimana kalau seandainya orang itu sujudnya dengan baik, konsentrasinya penuh kepada Allah Subhanahu Wataala dengan membaca zikir Subhanallah Rabbil Alamin, Wabillahi, Subhanallah Rabbil Alamin, Wabillahi, Subhanallah Rabbil Alamin, Saja dzikir tadi kalau Allah wa taala wahyu bersama Allah bersahabat, bersahabat, bersahabat, wa bersahabat, bersahabat, bersahabat, bersahabat, bersahabat, bersahabat, bersahabat, bersahabat, bersahabat, bersahabat, bersahabat, bersahabat, bersahabat, Darah yang tadinya biasanya harus dipompah sekarang dengan sujud Darahnya keluar dari jantung itu ada istirahat Kalau orang bersujud berarti darahnya itu gampang keluar dari pembuluh-pembuluh yang ada di dalam jantung seseorang Ada seorang yang sakit jantung lama diobati dimana-mana -mana. datang kepada seorang kiai pak kiai saya itu mengalami sakit jantung yang sudah lama pak kiai saya datang ke dokter ini dokter ini dokter masih belum diberikan kesembuhan kemudian pak kiai itu memberikan resep yang tidak macem-macem lah sudahlah pokoknya kamu itu tak saja dan Lamakanlah sujudmu itu, minta kepada Allah Subhanahu ta'ala dengan sungguh-sungguh, minta kepada Allah Subhanahu. Rendahkanlah tanganmu itu pada sujud minta kepada Allah dengan doa-doa yang kamu inginkan. Laksanakan hal itu setiap malam. Akhirnya dia itu percaya kepada, kemudian dia itu melaksanakan salat tahajud. ternyata setelahnya beberapa lama penyakitnya itu berangsur-angsur sembuh karena bi'idnillah subhanahu wa ta'ala melalui sujud karena kalau Allah subhanahu wa ta'ala cinta kepada seseorang maka wala'id sa'alani la'u'qiyanna kalau seandainya orang itu meminta kepadaku pasti aku akan berikan perintah. Ini adalah di dalam sujud, di dalam rukun, macam-macam. Tidak hikmah dalam satu ibadah itu baru ketahuan setelahnya beberapa waktu Makanya di dalam Alquran ataupun hadis hanya dibandingkan ya sedikit saja. Biarkanlah zaman yang akan menjawab hikmah-hikmah di perintah-perintah Allah. Biarkanlah masyarakat yang modern sekalipun akan bisa mengetahui hikmah dibalik ibadah-ibadah yang diperintahkan oleh Allah SWT ataupun larangan-larangan. Sama seperti narkoba. Sekarang betapa susahnya orang mengurusi narkoba, Mulai dari polisi, mulai dari orang tua, RT, RW, polisi, negara. menyediakan BNN Badan Narkotika Nasional. Belum lagi dokter-dokter itu luar biasa. Mereka itu dihadapkan dengan persoalan-persoalan Biarkanlah masyarakat yang akan tahu kenapa Allah Subhanahu wa taala melarang al wal-maisir dan lain sebagainya. Para hadirin hadirat sekalian, kemudian Samping sholat Allah ingin merogoh Daleman daripada orang kaum muslimin ini Melalui harta Karena harta itu adalah Sesuatu yang melekat pada diri kita Manusia itu diciptakan dari materi Maka kecintaannya kepada materi Gede banget Kecintaannya kepada materi Itu gede banget Walaupun misalnya orang itu sudah mulai berumur, makanya juga sudah mulai berkurang. Ini sudah nggak boleh, ini sudah nggak boleh, ini sudah nggak boleh. Tapi ternyata orang itu masih saja menipu lagi, menipu lagi, menipu lagi. Kecintaannya kepada mati ini demikian besar. Berkuhun <tuhpunan> malahubban banjama. Engkau mencintai materi ini dengan kecintaan yang besar Makanya Allah ini merogoh hati manusia itu Coba aku minta darimu sebagian daripada harta yang aku berikan kepada Semua harta adalah bilik Allah Kita baru kita cahitkan oleh ibu kita enggak punya apa-apa Allah memberikan kepemilikan harta sementara saja di dunia ini Allah meminta satu tahun, satu kali dan itu juga sedikit, dua setengah persen. kalau seandainya hewan lain nanti kalau seandainya tanam-tanaman lain lagi coba sekarang setelahnya dia mengucapkan kalimat syahadat mau gak? dimintakan Allah kalau seandainya dia mau berarti apa yang dia lakukan itu betul-betul kemudian berpijak kepada yang keempat yaitu Allah ingin mengetahui rahasia yang paling terdalam di dalam hati seseorang yaitu diperintahkan yang berkuasa selama bulan roh ini adalah ibadah yang paling terlama dari beberapa ibadah kalau sholat, syahadat bisa cuma beberapa detik shayadu an la ilaha illallah, shayadu an la rasulullah berapa detik kalau sholat Ya kalau sholat bisa lima menit bisa tujuh menit tergantung daripada sholat tergantung dari bacaan imam. Kalau bacaan imamnya agak panjang satu rakaat bisa sampai dua halaman itu agak lama juga itu. Apalagi bacaannya <coughs> bacaannya itu nggak begitu cepat ya. Seperti malam subuh ini kita enak, enak mendengarkannya itu. Ya, andai kan membacanya itu satu rakaat itu bisa satu halaman, rupaat yang kedua, halaman lagi. Wah, bagus itu ya. Saya baru ini di WAW banyak ya, ada orang salat rameh itu 20 hurkaat dalam 15 menit saja. Wah, itu berdua. Bawakot, bawakot, bawakot, bawakot. Terus ini luar biasa Jadi ini mustabakoh film ibadah, mustabakoh olahraga salat itu. musabaqah qolah olahraga salat. Ya seorang habis salat taris seperti itu keluar dari rumah ini keringetan semua Itu. Karena salatnya begitu. subhanallah, al Ini adalah merupakan cara yang Tidak mengikuti sunnah Baik setelahnya itu Berpuasa pada bulan mulai Ini jarak tempuhnya Paling panjang Kenapa sih Allah SWT Memperpanjang, kenapa tidak Tiga hari saja, kenapa Tidak satu minggu saja Ketentuan banyaknya rokaat Itu adalah hak prerogatif Allah Syariah Ketentuan ini harus 30 hari atau 29 hari itu hak prerogatif Allah subhanahu wa ta'ala kalau haji kenapa tidak di Singapura saja kenapa tidak di Malaysia saja harus ke orang tua, orang sakit kalau mau haji harus ke sana hak prerogatif Allah subhanahu wa ta'ala orang yang betul-betul orang Bali akan angkat tangan ya Allah orang yang orang Bali itu kadangkala tidak tahu hikmah dibalik itu tapi dia melaksanakan karena kecintaannya kepada Allah karena keseganannya kepada Allah karena rasa syukurnya kepada Allah Subhanahu ta'ala apapun yang dikatakan oleh Allah dia akan bagaimana kita tahu sahabat Abu Bakar sahabat Umar dan sahabat-sahabat yang lainnya apakah itu adalah perintah dari Allah dan Rasulnya, iya oke, okay, sudah. tanpa tanya-tanya terlebih dahulu, apa sih gunanya begitu orang kalau masih tanya tentang hikmah dibalik perintah-perintah Allah itu berarti masih kelasnya masih kelas masih kecil, masih pendek tuh. tapi orang kalau sudah kelasnya tinggi seperti apa paka pada waktu diberitahukan Bahwa Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam itu bisa berislam yang rajuk dalam satu kurang dari satu malam, saya benarkan. Oh, berita-berita begitu saja menjadi persoalan. Saya lebih daripada itu. Nabi Muhammad mendapatkan wahyu. Saya percaya. Saya percaya bahwa itu adalah dalam Allah. apalagi ini masalah istirahat darinya? Dan yang terakhir, jadi. Sholat itu adalah dalam rangka untuk merokok. Sejatinya isi kandungan jiwanya itu bagaimana melakukan sholat? Karena sholat itu adalah ibadah yang sangat pribadi. Wa inna huliy wa ana ajzib. Ya, kalau amal ini ada malah illa sholat wa inna wa ana ajzib. Itu adalah merupakan ibadah yang sangat pribadi sekali. yang bisa tahu hanyalah antara dia dengan Allah SWT kalau seandainya dia bisa melaksanakannya, maka itu betul-betul apa yang dia katakan itu betul ini ibadah yang paling terpanjang ini adalah masa sinisasi detoksinisasi terhadap sifat-sifat yang ada di dalam diri manusia harus dipaksa harus dipaksa kalau, kuat, kalau sholat cuma berapa menit saja ya cuma begini nah ini berpuasa itu selama 29-30 hari mau tidak mau dia harus dipaksa kalau betul-betul dia dia akan bisa menaksa ini adalah ibadah nafsi ibadah yang berkaitan dengan kejiwaan Alat ibadat sholat ibadat jasadiah badaniah kelihatan kalau puasa tidak kelihatan dari yang terakhir maashallallahu alaihi wasallam itu adalah Allah meminta kalaupun mampu kata Allah kalaupun mampu kalau yang lainnya tidak ada lima nisbatan kalau haji lima nisbatan akhirnya kalau punya uang kalau punya infaq nafakoh dan jalannya itu aman maka kerjakanlah haji kebayitullah mengerjakan haji kebayitullah mempunyai berbagai macam sisi dari sisi kesejarahan agama Islam itu sendiri dengan Nabi Ibrahim ada sisi kemasyarakatannya karena semuanya berkumpul ada sisi maliahnya Pertisakan juga hartanya ada di situ Pokoknya melaksanakan ibadah haji itu Merupakan kumpulan dari ibadah-ibadah sebelumnya Di situ ada ibadah lisaniyahnya Karena membaca baik Allahumma baik Di situ ada ibadah maliyahnya Hartanya karena harus mengeluarkan ONH-nya Kemudian ada ibadah nafsiyahnya. Karena pada waktu haji, dia tidak boleh ini, tidak boleh itu, tidak boleh ini, tidak boleh itu Ada ibadah, ada yang berkaitan dengan kesejarahannya Ini semuanya itu pekerumah di dalam haji Kalau orang bisa melaksanakan ibadah haji Maka berarti dia betul-betul telah menyempurnakan kumpulan Islamnya Yang kelima, oleh karena itu Allah Subhanahu Wa Taala sengaja mengakhirkan kewajiban ibadah haji itu pada tahun kelima hijriya kalau syahadat sudah ada di Mekah, begitu Nabi diutus oleh Allah kalau sholat itu pada waktu Israq yang satu tahun sebelumnya Nabi itu hijrah ke Madinah kalau zakat dan puasa itu baru diberlakukan kewajibannya pada tahun ke-2 hijrah pada bulan Ramadan. Maka haji itu baru lagi berlakukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala pada tahun kelima majhijriyah dan itu merupakan langkah-langkah yang citu dari Islam, dari syariat Islam di mana mewajibkannya itu step by step, step by step dan dikawal oleh Nabi dan mempunyai banyak sekali hikmah dibalik, dibalik perintah-perintah tulang. Masha Allah mudah-mudahan ada manfaatnya kita sekalian dan mudah-mudahan kita bisa melanjutkan puasa bulan Allah ini dengan sebaik-baiknya mengisi seluruh waktu untuk beribadah kepada Allah, merenung diri, evaluasi diri selama setahun ini apa yang telah kita persembahkan kepada Allah, apa kesalahan kita kepada Allah, apakah kita sudah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala Apakah kita telah melaksanakan kewajiban-kewajiban yang diberitakan oleh Allah kepada kita atau belum? Ini adalah merupakan evaluasi kita bersama Mudah-mudahan semua InsyaAllah ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala Dan pada akhirnya kita bersama-sama seluruh yang ada di masjid ini Harba Jemaah masjid ini InsyaAllah Semuanya masuk surga semua Dan itu beritahu Dan InsyaAllah kita akan bertemu bersama-sama sana. Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Hadirin ul-hadirin ma'asqalian rahmatullahi wabarakatuh Demikian kajian kita pada pagi hari ini uh, Selanjutnya mungkin ada tanya jawab Yang berkaitan dengan materi yang disampaikan oleh guru kita Bahawa Kita diajurkan atau diharapkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk menjadi hamba yang romadhonikin bukan hanya sekedar hamba yang romadhonikin karena kalau kita melihat saat ini ketika romadhon ketika bulan romadhon tiba maka masjid-masjid itu hampir penuh akan tetapi ketika romadhon meninggalkan kita kita semua pun hampir jarang yang pergi ke masjid untuk melakukan sholat lima waktu di masjid. Tentunya pada hari uh, pagi hari ini pagi kalau di di masjid kita ini alhamdulillah setiap subuh itu penuh pagi Tapi begitu Ramadan meninggalkan kita, itu hampir-hampir salat subuh kita hanya 6 sampai 7 salat saja pagi. Harapkan kita qulu rubaniin, bukan hanya qulu ramadhaniin. Terima kasih. Kami persilahkan kepada para jamaah untuk bertanya kepada guru kita, barangkali ada pertanyaan bapak-bapak dulu mungkin? halo? assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh uh, tadi kita uh, ada di luar pernikahan uh, apa, ini ngambil nah sekarang ucapan itu paling gampang, kalau marah nah. Suami istri lagi marah, tidak terasa kalau masak itu buah cerai lah gitu ya Kemudian sekali, nanti dia talak tiga Nah kemudian dosanya sadar apa itu masih sah eh, jadi suami istri oh, barang, barang. Uh, Terima kasih Kata-kata cerai yang diucapkan oleh orang suami, ada kata cerai yang diucapkan oleh istri? Ada enggak? Enggak ada ya. Darang sekali orang, -orang cerai, paling nggak cerai kan lah aku. Jadi yang punya hak cerai itu adalah suami. Manakala suami dalam situasi emosional yang memuncak tersebut. kemudian dia mengeluarkan kata-kata kamu ceritakan seribu kali kamu ceritakan tiga kali seribu kali itu tidak jantung karena dibuat daripada akal wajib jadi di ucapkan dalam situasi emosional yang semejang itu tidak jantung walaupun dia mengucapkannya seribu kakak <tuh> baik ya. jadi begitu juga dalam hukum-hukum undang-undang di Indonesia itu serai itu harus dicatatkan dan diproses terlebihkan baik ya. ini dari Ibu Ibu ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh uh, Ustaz, ada kawan saya sama-sama seorang muslim nikah dengan seorang wanita keturunan nah, terus dia masuk Islam, Islam apa? Keturun, tuh, keturunan ke, apa? Keturunan dia Amerika anak. tapi dia masuk Islam oh, yeah. terus teman saya juga ikut ke Amerika meninggal di sana tapi dirawat Jasadnya itu bukan sebagai Islam, tapi dibakar. Nah ini yang saya tanyakan itu hukumnya untuk hukum almarhum dan istrinya yang sudah masuk Islam terus kemudian dia kembali menjadi agamanya sebelumnya itu bagaimana? Yang kembali itu istrinya. Uh, jadi si teman kita, teman oh. saya orang Indonesia itu Islam, ya, meninggal tahu. tapi dia dibakar di sana, oh, tidak iya. dirawat sebagai apa namanya, umat muslim gitu. Oh ya, jadi, masalahnya proses proses akhirnya itu tidak dikumpulkan ya tapi dibakar saya tidak tahu apakah dalam peraturan di salah satu negara bagian di Amerika itu haruskan demikian atau bagaimana itu? memang ya Ada sebagian masyarakat di sana, ada yang dikumpulkan, ada juga yang dibakar, ya. Seperti yang terjadi pada anaknya siapa ya, yang terkendati itu karena jatuh dari pesawatnya, kemudian dibakar dan abunya dia. Jadi itu masalahnya kembali kepada siapa yang menjadi. keluarga di situ, apakah istrinya kenapa istrinya membolehkan suaminya itu dibakar, ya, jadi dia masih tetap muslim. Jadi pengbakaran mayat itu bukan berarti dia keluar dari sana. Secara lahiriah kita tahu orang yang telah mengucapkan asyhadu kemudian dia itu nggak sholat aja lah, akhirnya meninggal. Dia itu dihukumnya sebagai orang Muslim atau sebagai orang Muslim. Kita hukumnya sebagai orang Muslim, karena kita tahu bahwa dia pernah apa namanya itu, telah bersaksi, telah mengucapkan syahadat. walaupun perusahaan hidupnya itu tidak melaksanakan kewajiban-kewajibannya, itu adalah perusahaan dia Tapi kita tahu sebagai masyarakat kita tahunya bahwa dia telah masuk Islam. Ya dikeluarkan dari Islam harus betul-betul Dengan alasan yang sangat Jadi Makanya walaupun orang itu Tulisannya Islam ATP Itu aja ya Kemudian dia terlahutan ketahuan Yaitu meninggal Lihat-lihat muslim ya, Maka kita masih Perlakukan seperti orang Islam Bahwa dia tidak Melaksanakannya dalam perusahaan Allah semua nah jadi dengan dibakarnya tadi kita kan tidak ada syariat Islam yang memerintahkan membakar jasad seorang yang mati itu tidak ada ini adalah merupakan satu kesalahan ya tapi bukan berarti dia telah keluar dari Islam dia masih tetap Islam hanya hasil akhirnya ya harus dilakukan dan apa namanya itu ya tidak sampai mengeluarkan bahkan ada satu hadis ya, nabi pernah menceritakan ada seorang orang tua berwasiat kepada anak-anaknya, anak-anakku apabila aku telah meninggal bakarlah diri, kemudian taburkanlah ya abu ini ke segar, kemudian diceritakan bahwa Allah Subhanahu wa taala menanyakan kepada orang itu kenapa aku berbuat begitu Diaur hendeni oleh dia, ya Allah aku melakukan hal ini dan mewasiatkan kepada anak-anakku supaya jasadku nanti dibakar dan di apa namanya tabur-taburkan itu dia. Di, di, tabur Karena aku ingin bersembunyi darimu ingin bersembunyi dari azab karena aku sangat takut sebenernya. dia menggunakan pikirannya saja kalau seandainya sudah kita pertobarkan Allah tidak akan mengetahui karena sudah menjadi aku oh akhirnya Allah mengatakan sudah kalau kamu tujuannya kamu begitu berarti kamu itu takut akan diriku kata Allah aku ampuni kesalahan jadi itu ceritanya ada orang yang pemerintah, tidak memberikan komentar apa terhadap perilaku yang semacam itu, karena konsentrasinya pada kenapa dia yang mendasari dia itu memerintahkan supaya anak-anaknya itu membakar dirinya, kemudian abunya itu disebar disimpan di laut itu adalah karena ketakutan kepada Allah Subhanahu Wa Taala saja. Jadi ya kita masih tetap berdoa kepada orang tersebut, supaya diterima rohnya di sisi Allah Subhanahu Wa Taala bahwa dia itu di dikremasi di seperti itu Tuhan banget memang tidak ada di dalam uh, di dalam syariat -syari. Islam ini dari ibu-ibu pada ibu, -ibu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh uh, Ustaz berkenaan dengan bulan lamadhan uh, emang ada hadis atau gimana ya Ustaznya? Uh, kenapa orang itu uh, dianggap kalau sadar atau apapun itu di bulan Ramadan itu pahalanya lebih berlipat ganda. Sehingga orang kalau bayar zakat mal gitu suka di bulan Ramadan. Padahal yang namanya orang doa apa itu makannya kan bukan hanya bulan Ramadan gitu kan e, 11 bulan lainnya. E, apakah memang pahala karena kita mengejar pahala sehingga kita tanya kalau berlomba-lomba berbuat kebaikan itu di bulan Ramadan aja. Nah, terus yang kedua dimana menumbuhkan selalu rasa rabbayani apa? Obani. rabbani rabbani itu sehingga kita kayaknya pengen segera gitu um, kalau bertemu Allah gitu kayaknya kalau misalnya sholat kayaknya ada yang dikejar gitu kalau misalnya kalau mau sholat hari itu berarti ya Allah kamu lagi datang ini rahmatmu nah keburu datang kalau udah mau subuh keburu pergi jadi kita buru-buru bangun gitu karena kadang, kadang itu hilang gitu Ustaz yelah gitu, aduh, kayaknya rasa pengen dapet lagi gitu, gimana supaya menjaganya gitu, terima kasih salam warahmatullahi wabarakatuh ditentukan bukan karena bulannya <tuh> tapi karena kalau zakatnya zakat harta ya, kaitannya dengan haun jadi tepung tahun ya, tepung tahun jadi kalau orang memulai dagangnya itu mulai bulan Dulhajjah maka satu tahunnya bulan Dulhajjah lah jadi tidak melihat pada bulan Ramadhan. hanya saja orang ingin berbagi orang ingin berbagi dengan akhir miskin dan lain sebagainya itu dia tempatkan halnya itu pada bulan Ramadhan. bulan mana Orang itu Secara spiritualitas itu Falumannya itu sedang meningkat Dan sudah tentu Ya ada hadis juga Barang siapa yang melaksanakan satu sholatan pada bulan Ramachun Maka sebagaimana berapa 70 sholat Orang yang melaksanakan ibadah sunnah pada bulan Ramachun Maka seperti melaksanakan Sholat Farkun di lain bulan Ramachun Itu ada hadis-hadis yang semacam itu Walaupun hadisnya bermasalah Tapi orang ya, ingin agar supaya pada waktu bulan Ramadan itu, semua bentuk ibadahnya itu apa namanya itu, ditumpahkan pada bulan Ramadan ya ada sholatnya ada impaknya, ada sudaqahnya, ada baca Qur'annya apa sekalian itu nah itu yang jadi akhirnya menjadi Ramadani menjadi Ramadani artinya pada waktu bulan Ramadan komplit banget nih anunya, apa namanya itu bentuk-bentuk ibadahnya itu Tetapi selainnya bulan setelah bulan akhirnya ter terkurang ter apa terkurang itu semuanya. Jadi boleh boleh saja menjatuhkan kewajiban zakat itu pada bulan itu tidak apa-apa. Kalau ini apa namanya itu basnas ataupun yang lain-lainnya, itulah yang bisa. membagi-bagikan harta yang telah Bapak serahkan yaitu serahkan kepada badan-badan Amir Zakat apakah itu topet apa ataupun baz nasional ataupun yang lain-lainnya itu merekalah yang akan membagikan di lain, -lain bulan-lain kita menyerahkannya pada benar-benar atau supaya iman kita meningkat, ketakuan kita meningkat, pengarah kita meningkat, silahkan nanti Kecuali kalau ibu itu apa namanya mempunyai haul sendiri, wah saya akan membagikan zakat saya sendiri ah, saya nggak serahkan kepada ini ini pada pada ambil zakat ya terserah ibu mulai berdagangnya ataupun mulai haulnya itu pada bulan apa? Januari ya sudah Januari terus terus terserah apakah bulan Ramadhan apakah selain bulan Ramadhan. kemudian ibu hitung sendiri berapa kekayaannya kemudian dia ambil 2,5 persen ibu yang mendatangi fakult meskipun di zakat saya dan di zakat, zakat saya nah untuk saya harus mengarahkan kadang pada bulan, apa namanya itu? bulan kejah kok, bayar zakatnya itu. ibu nah inilah, apa namanya itu? itu sudah menjadi kebiasaan pahal orang membayar zakat itu yang kedua Ini kalau orang hatinya itu sudah seperti itu, berarti dia sudah termasuk orang-orang robbat, karena dia rindu untuk bertemu dengan Allah. Warujulur kalbuhu maulakun bil Ada tujuh kelompok manusia yang akan dilindungi oleh Allah Subhanahu Wa Taala pada hari kiamat. Dan tidak ada lindungan selain Allah di antaranya adalah rojulul pelbuho maulakun bil orang ini bukan berarti lelaki saja itu dan hadis juga syabun nasyaafil imtadatillah anak muda yang tumbuh cinta ibadah kepada Allah subhanahu wa taala dan orang yang hatinya itu selalu ya, terikat dengan masjid termasuk juga, kaum ibu-ibu, kaum perempuan bagi kaum perempuan sudah tentu yang penting adalah kapan lagi menghadap Allah kapan lagi berjumpa dengan Allah kapan lagi sholat, kapan lagi saya pada waktu kecil saya menemani, imam, menemani ibu saya ibu saya penjahit saya lihat saja kemudian Kalau saya ibu saya mendengarkan bunyi kentongan, tak masih banyak kentongan, ibu saya secara otomatis terucap di dari mulutnya alhamdulillah, alhamdulillah. Jadi masya Allah alhamdulillah segala punya bagi Allah yang telah bisa memberikan kesempatan kepada diriku untuk bertemu lagi dengan dengan Muhyo. Ini adalah merupakan indikator hati itu yang bagus. Antinya yang selalu terikat dengan ibadah. Kalau untuk kaum oh ibu yang tidak mesti harus ke masjid, yang penting itu terikat teringat kepada Allah Subhanahu wa taala itu sudah merupakan indikator yang positif, indikator yang bagus. Dan ini jangan jangan sampai itu melambat jangan sampai merasa adanya hal itu sudah semangat moodnya bagus terus menerus. Ini adalah perubatan tanda yang positif menjadi orang yang berubah Saya kira itu saja Bersama sekalian rahmatullahi wabarakatuh Demikianlah kajian yang disampaikan oleh Guru kita. Mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh Guru kita bermanfaat bagi kita semuanya kita berdoa mudah-mudahan kita semua dijadikan oleh Allah sebagai hamba yang rubbani tidak hanya sekedar ramadaniki kalau kita sudah menjadi hamba yang rubbani saya yakin masjid kita ini semakin ke depan pasti akan semakin penuh dengan kedatangan jamaah bukan penuh dengan debu amin ya robbal alamin sekian kurang lebihnya mohon maaf Mari kita tutup kajian kita pada pagi hari ini dengan bersama membaca doa kafuratul majalis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaihi. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sohbihi wa barik rabbil alamin. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan pembuman kajian maaf kajian besok pada subuh insyaallah akan dihadiri oleh al-mukarram al-ustaz dr Rusli Hasbi Dan atas sebab kesihatan beliau untuk kajian tersebut terima kasih